tinggalkan ego demi kebersamaan. Kamurang memang lain daripada yang lain ya. Barang bersama Ramayana ada Kamurang juga ada Devi, Or Dipa, Ju Palapa. Smo tur sebab dulun <Galem>